teman-teman sekalian sehubungan dengan kemarahan Tuhan tingkatnya yang lebih tinggi kepada orang munafik dibanding kepada orang kafir itu mungkin bisa kita rasionalisasikan seperti ini satu orang munafik itu bisa jadi lebih merepotkan dibanding 100 orang kafir kalau kita ngadepin Api? Jelas bagaimana identifikasi api dan solusi untuk mengatasi api Tapi kalau yang kita hadapi ini Kita pikir api Kita panggilkan pemadam kebakaran Kita siapin air segala macam Ternyata dia air Susah luar biasa Mending kita menghadapi diktator besar Menghadapi jenderal yang kejar Raja yang lalim Meskipun jumlahnya 1000 daripada 10 orang. Kita sangka dia kyai, ternyata dia pencuri. Kita sangka dia intelektual teladan ternyata dia maling. Kita sangka dialah orang yang paling bermoral Diantara tokoh-tokoh, tapi ternyata dia adalah tikus raksasa yang menggerogoti harta kita. Saya yakin Anda memilih perang melawan Firaun daripada perang berteman atau berteman dengan yang kita sangka Nabi Musa, tapi ternyata lebih Firaun diriba firman kayaknya itu yang sedang kita hadapi di Indonesia asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh am hairun majid untuk di OKFN